Alhamdulillah nahmaduhu nasa wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma Republik Indonesia di manapun Anda berada syukur alhamdulillah berkat izin Allah hidayah dan rahmat pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi TVRI. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga kepada keluarganya, sahabatnya dan insya Allah kepada kita semua umatnya. Pemirsa di manapun anda berada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar, namun sangat penting sekali bagi kita kehidupan kita, generasi kita umat Islam, yaitu bagaimana kita mempersiapkan generasi atau anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Apa saja yang dituntut oleh Al-Quran. Bagi kita para orang tua untuk mempersiapkan keturunan kita Anak-anak kita menjadi anak yang soleh Nah, di studio sudah hadir narasumber yang akan menjelaskan kepada kita semua Yaitu Bapak Ustadz Haji Siddiq Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ustaz pagi hari ini Ustaz? Baik, alhamdulillah Alhamdulillah sehat Ustaz ya baik. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya Dan kami juga kedatangan bintang tamu Yang tentunya sudah tidak asing lagi buat kita Yaitu Ibu Hajah Nurmala Dewi Ka'mban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ibu Nurmala? Alhamdulillah, baik sehat, masyad, ya. Alhamdulillah Gimana kesibukan di rumah dengan anak anak Alhamdulillah. Ah, uh, masuk semua ya. Alhamdulillah. Atas, ya. alhamdulillah. <laughs> Dan pemirsa bersama kami juga hadir Ibu-ibu Majelis Taklim dari Majelis Taklim an Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. -ibu. Waalaikumsalam atas kehadirannya pagi hari ini dan nanti punya kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz yang akan menjelaskan kita. Baik eh, Pak Ustadz dan Ibu Nurmala juga pemirsa bahwa kita sepakat ya bahwa setiap orang tua pasti menginginkan mendapatkan anak yang soleh dan solehah, anak yang eh, berbakti kepada orang tua, anak yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apakah kita juga tahu bagaimana cara-cara mendidik anak kita? Membuat anak kita menjadi anak yang soleh Nah inilah yang ingin saya tanyakan langsung kepada Pak Ustaz ya Bagaimana Al-Quran dan sunnah menuntun kita Bagaimana sebagai orang tua ini mempersiapkan anak-anak kita Bukan saja sekedar soleh Tapi mereka menjadi anak-anak yang kuat Yang generasi yang kuat Silakan Pak Ustaz Baik terima kasih Alhamdulillahirrabbilalamin Ashadu an la ilaha illallah arrahmanirrahim Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya wal mursalin Ibu Hajah Nurmala Dewi yang saya hormati Ibu-ibu dari Majelis Ta'alim Al-Hilal Depok Serta pemirsa TPRI yang berbahagia Bisa dipastikan Setiap orang tua Muslim Punya harapan, keinginan dan cita-cita Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh Ini bisa dibuktikan melalui ungkapan hmm. baik ungkapan kepada sesama manusia maupun ungkapan kepada Allah <tuh> ungkapan kepada manusia misalnya ketika ibu dulu melahirkan bayi lalu kerabat tetangga, kenalan, datang hmm. bertahniah menyampaikan ucapan, ucapan selamat, selamat. Biasanya yang kita minta kepada mereka yang datang itu kan selalu mohon doanya Mudah-mudahan anak yang baru lahir ini menjadi anak yang soleh Pernah tidak ibu-ibu mendengar mudah-mudahan anak yang baru lahir ini jadi gubernur misalnya? Tidak kan? Presiden Atau presiden Ketika anak itu agak gede sedikit kemudian di hitan, Kita mengundang juga tetangga, sahabat, kenalan Hadir dalam upacara kita Anak-anak kita Yang kita minta juga sama Dengan ketika anak itu Lahir Bukti yang kedua Dalam bentuk ungkapan doa kepada Allah Di antara doa yang diajarkan oleh Al-Quran Dan sering dibaca oleh setiap orang tua muslim adalah doa yang berbunyi rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama doa itu sebenarnya kalau kita maknai kalau yang membacanya seorang suami di dalamnya itu ada permohonan kepada Allah memohon agar istrinya azwaj itu pasangannya ya menjadi qurrata ayun benar kalau istri yang membacanya mengandung permohonan kepada Allah Meminta agar suaminya menjadi kurwata'ayun Kalau orang tua yang membacanya memohon kepada Allah Agar adhurriyah Anastor. Anak dan keturunannya itu Menjadi kurwata'ayun Kurwata'ayun itu kalau diterjemahkan memang artinya Kesan ya mata uh, ya. Indah dimana mata hmm. anu, Hitamnya mata hmm. Tapi ini bahasanya bahasa bajas Hmm. Bahasa kiasan Kalau dalam bahasa kita mungkin Kurota ayun itu bisa dimaknai Kebanggaan Kan banyak suami jadi kebanggaan istri hmm. Istri jadi kebanggaan suami hmm. Misalnya karena Suaminya jadi bupati Istrinya juga disebut ibu, ibu Bupat. Bupati ibu. ibu hajah juga dipanggil ibu menteri, ibu menteri. Padahal ibu menteri. Yang jadi menteri yang jadi Bupatinya adalah suaminya, suaminya terangkat kedudukan oleh kedudukan suami. Mm -hmm. Coba kalau ibu punya suami garong, <laughs> ibu garong, jadi jadi ibu, ibu garong. garong. <risas> kan. Ya, suami ini bukan mengangkat martabat istri, malah menjatuhkan. Malah menjatuhkan. Demikian juga banyak orang tua yang begitu bangga mm -hmm. ketika anak-anaknya sukses, pendidikannya jadi sarjana misalnya. Mm. Atau sukses jadi seorang pengusaha, jadi orang kaya, ya. sehingga setiap ada tamu datang dikenal kenalan kenal gitu kan. Ini istarjana ekonomi, ini insinyur, ini dokter, ini copet. ada <laughs> copet kan nggak dibanggain. <laughs> nah kalau orang tua bangga seperti itu kan tidak disalahkan dalam agama. Betul. Itu sifatnya manusiawi. Tapi saya pikir kalau anak kita baru sukses ekonominya, pendidikannya hmm. Tapi tidak dibarengi dengan kesolehan di dalam jiwanya Rasanya kebanggaan yang tadi itu hanya kebanggaan lahir saja Kebanggaan semua Tidak kebanggaan lahir batin apalagi dunia akhirat Pertanyaannya kemudian kenapa setiap orang tua muslim menginginkan anak yang soleh? Hmm. Tentu saja pertama melihat kenyataan dari pengalaman orang atau pengalaman diri sendiri Banyak orang tua yang hidupnya di keluarga, di rumah tangga Begitu bahagia, tenang, tentram, damai Karena anak-anaknya soleh hmm. Sebaliknya kita sering menyaksikan Banyak orang tua yang sakit berdiri hmm. Tidak enak makan, tidak nyenyak tidur Karena memikirkan ketidaksolehan anak-anaknya Mereka anak itu yang pertama, melihat kenyataan Kita ingin sedamai, setenang Orang-orang tua itu Yang anak-anaknya pada soleh Yang kedua, karena umat Islam Percaya betul Dengan janji Nabi ya. Nabi pernah menyatakan Arbaun min sa'adatil mar'i Ada empat perkara yang bisa Mengantarkan seseorang Kepada kebahagiaan Satu Antaku nazaw jatuhu solihatan jika punya istri yang sholihah, yang kedua, wa'auladuhu anak abroron, anak-anaknya anak berbakti, berbakti. anak-anaknya sholih, kemudian yang ketiga, wa'ulatauhu sholihin, teman-teman bergaulnya juga adalah orang-orang sholih, dan yang keempat, warizkuhu pibiladihi. Bisa mencari rezeki di negerinya sendiri, tidak harus pergi ke luar negeri, bukan tidak boleh. Nah dari empat variabel tadi Ada satu yang terkait dengan persoalan anak hmm. Orang tua kata Nabi Akan beruntung jika memiliki Aulad anak-anak yang abror hmm. Berbakti, Berbakti. Hmm. Keuntungannya apa kalau kita punya anak yang soleh Keuntungan yang sifatnya individual Pribadi tentu saja seperti saya katakan tadi Orang tua itu akan merasa Begitu Bang. tenang, tentram Bahkan bangga ketika Anak-anaknya soleh hmm. Yang kedua, keuntungan kedua, kalau kita berhasil menyolehkan anak, hmm. itu pada dasarnya, pada hakikatnya, berhasil mengantarkan anak-anak kita menjadi ahli surga. Hmm. Hadis riwayat At-Tobroni menyatakan, Al-Babul Ausat min Abu'abil Jannah, pintu surga yang paling tengah, maftuhatun Libiril Walidain. Dibukakan khusus bagi anak-anak yang berbakti. Ya. Jadi ada pintu surga yang dispesialkan di untuk anak-anak yang, yang berbakti. Maksudnya berbakti kepada orang tuanya. Ya. Pintu surga kan ada berapa bu? Ada banyak. Ya memang kita juga ada belum banyak. tahu kan. Karena ada banyak anak, kan. Makanya kan? jawabnya ada banyak. <laughs> Katanya ada banyak. <laughs> Tapi di Quran ada empat, ada delapan nama surga. Ya. Kita... ya. Empat pakai kata jannah. Yang satu, jannatul firdos. Yang kedua, jannatul naim. Yang ketiga, jannatul adnin. Surga aden. Yang keempat, jannatul ma'wa. Dua pakai kata dar. Darussalam, darul mukoma. Dua lagi pakai kata makom. Makomun amin, makomam mahmudan. Kalau satu surga saja satu pintu, berarti ada delapan pintu saat satu pintunya sebesar apa saya baca di dalam kitab Sohiburi <tuh> innama bainal misru'ain minmashar iljannah kama baina makkah wal basroh <tuh> satu pintu itu jaraknya sama kurang lebih antara Mekah, Mekah di Arab Saudi dengan Basroh di Iraq <tuh> subhanallah nah Luas kan, boya Makanya insyaallah kalau kita masuk surga Tidak akan berdesakan gitu Apalagi yang masuk surga Dinyatakan cuma sedikit oh. Di surat sahabat ada Saya lupa ayatnya tapi mudah di surat mudahan sabah. kita masuk gitu, ah, Di surat sahabat disebutkan min Hambaku yang syukur hanya sedikit jadi kalau yang syukur sedikit berarti yang masuk surga juga sedikit. Nah, yang tengah pintu surga itu khusus bagi anak-anak yang berbakti. Dan yang keempat ke ke keberuntungan kalau kita punya anak soleh di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dinyatakan Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang tua di surga, ditempatkan di kelas istimewa. Mereka kaget Deku kami mendapatkan tempat istimewa di surga ini dari mana? Mungkin kalau dianggap ongkos, ongkosnya pas pasan, amal solehnya itu pas pasan, masuk surga juga sudah merasa beruntung. Hmm. Tapi sekarang malah dikasih tempat istimewa. Maka mereka bertanya kepada Allah nanti, Ya Robi, Anna lihati, Ya Allah, saya dapat tempat istimewa ini dari mana? Jawab Allah nanti di hari kiamat di istighfari waladikalak. Kamu mendapat tempat istimewa di surga ini Berkat doa dan istighfar Anak-anak kamu yang soleh buat kamu begitu Biasa besar ya dampak uh, kita memendidik anak supaya anak yang soleh. Nah, uh, ketika kita mendidik, tentunya kan uh, ini kembali lagi kepada kita sebagai orang tua. Apakah kita sudah menjadi uswah atau contoh bagi mereka? Karena anak itu pasti melihat lingkungan terdekatnya ya pak, Ustaz ya. Nah ini bagaimana uh, kita menjadi uswah yang baik bagi mereka? Apalagi tantangannya sudah begitu besar sekali bagi kita orang tua. Iya. Memang tadi saya baru berbicara soal keuntungan kalau punya anak soleh hmm. Lantas, kalau kerugian, kalau hmm. anak kita tidak soleh Shakespeare, seorang puja enggak Inggris Tahun 30-an pernah meng mengilustrasikan bagaimana rasanya punya anak tidak soleh hmm. Kata Shakespeare, how suffer that assertitude, it is to have a tangled child Mendingan dipatuk ular katanya, daripada punya anak tidak soleh Dipatok ular itu kan sakit. Tapi lebih sakit lagi. Tapi dibanding dengan punya anak tidak soleh, lebih. masih mending dipatok ular. Dipatok ular itu betapapun sakitnya masih banyak obatnya, mau obat um, tradisional, mau obat konvensional, obat kimia. Coba kalau kita punya anak tidak soleh, hmm. Bisa enggak diobati dengan beras kencur? <laughs> Atau dibawa ke dokter, "Dok, tolong dia, anak saya kenapa?" Kata dokter, "Bukan bagian saya." Anak bawang dibawa ke sini masih mati aja, atau diantar ke pesantren juga kalau sudah bengkok susah, susah ya. lurus, malah jadi ngotorin pesantren malah nanti. Nah bisa juga diangkatar ke rumah sakit jiwa juga kadang-kadang bukan sembuh malah nambahan penyakit. Nah di akhirat anak yang durhaka itu jangankan mengangkat martabat orang tua, malah di akhirat itu kalau kita memperhatikan surat al-maarij, mm -hmm. maunya anak-anak durhaka itu masuk nerakanya nanti sama, digantian sama ibu atau bapaknya. Jadi dia menyalahkan uh, tuh. Jadi begini di, di, di surat al-maarij disebutkan walayas alu hamimun hamima. Nanti antara kekasih dengan kekasih, suami dengan istri, ibu bapak, dengan anak kita dengan keluarga itu tidak akan bisa saling meminta tolong. Mm -mm karena kenapa karena masing-masing menghadapi persoalan yang sangat berat yubasurunahum kata Allah mereka hanya saling memandang saja suami dengan istri hanya bisa saling melihat tapi tidak bisa saling membantu malah yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi bibani orang tua-orang tua yang durhaka ketika ia harus masuk neraka meminta kepada Allah agar masuk nerakanya digantian hmm. di-aplos sama anak-anaknya, anak-anak yang di dunia jadi kebanggaan itu, nanti dijadikan taruhan ya Allah, jangan saya yang masuk neraka, gak sanggup, minta diaplus saja nih sama anak saya, mau si cikal, mau si panengah, mau si bontot gitu, mau semuanya, silahkan dah, wa wa wa suami dengan istri juga nanti akan saling dorong. Hmm. Kalau suaminya masuk, masuk neraka, akan minta kepada Allah agar istrinya menjadi pengganti dirinya hmm. atau sebaliknya. Wahai, saudara-saudara juga kakak adik. Nah kesannya ada kalimat wahfasi latihilatih tuwi dan orang tua orang tua yang mengurusi dirinya. Hmm. Kalau ini ayat terkait dengan anak yang durhaka, hmm. ketika ia harus masuk neraka, nanti ia akan meminta kepada Allah ya Allah, ambat tidak sanggup harus masuk neraka. Mohon diganti, mohon diaplus oleh siapa? Nih ada bapa, nih ada ibu, nih ada kakek. Kalau masih kurang ada nenek, ada paman, ada uak. Kesananya uak uang silar dijamian. Siapapun yang ada di dunia, ya Allah masukkan ke neraka. Tuma Yunjih yang penting dirinya. Wow. Ruki punya anak yang tidak sholat itu di dunia sudah menyiksa batin kita di akhirat bukan mengangkat. Tapi malah menjerumuskan Hanya memang ya. Tidak semua orang tua Berhasil ya. Menyolehkan anak-anaknya Salah satunya tadi kekurangan itu Kurangnya uswah atau keteladanan Dari orang tua Itu Bisa. yang saya maksud nanti di dalam pembahasan ya. ...tiga kendala... ...baik, sebelum nanti Begala dibahas sole. lebih jauh lagi ya... ...bagaimana kendala-kendala yang harus kita ketahui... ...dan harus kita hadapi bagi, yeah. dalam mempersiapkan... ...soleh, saya bertanya dulu sama Ibu nih... ...pada episode yang kemarin Ibu bilang... punya putra, 7 Ibu ya... ...6 yeah. putra, 1 putri... ...nah ini tentu kan uh, Ibu menghadapi berbagai macam uh, ya kendala atau mungkin juga kita ingin tahu lebih jauh kiat-kiatnya Bagaimana Ibu mempersiapkan mereka itu menjadi anak yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tua uh, Pak Ustaz dah, dah banyak ngajari Pak Ustaz ya okay, pengalaman pribadi yeah, mungkin di dilapak <turut> <turut> <turut> langsung ya Oh uh, saya kan awalnya dulu sebelum nikah sama bapak kan uh, kita sudah ada pengajian-pengajian Jadi di surat Andur dikatakan bahwa Laki-laki yang baik itu adalah untuk perempuan yang baik, baik. Yes. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik Jadi sebelum saya mencari siapa jodoh saya. Ya, saya dulu baik-baik dulu kan. Hmm. Saya, Pak, apa, uh, bagaimana berusaha saya jadi jebaik kan? Jadi waktu hmm. 82 itu kita belum banyak pakai jilbab Pak, Ustadz. Hmm. Nah saya berusaha pakai jilbab supaya jadi baiklah maksudnya kan. Proses, nah, proses menuju. Ya proses menuju baik itu baik. jadi baik. Alhamdulillah setelah ketemu Bapak karena lihat ibadahnya bagus. Salatnya uh, bagus terus kuasanya bagus. Juga. Nah, saya isi koros seminggu kan. Nafta mm -hmm. itu kan. Tentu setelah kita nikah ada doa-doa ya kan Ustaz ya ini awalnya itu prosesnya awal. ada doa kita mesti bersatukan pasti ada doa segala macam. Nah, saya sama Bapak tuh kita enggak pernah marahan gitu. Gitu Kalau marah enggak pernah uh, ngomong gini-gini tapi selalu diam nakasar. Lah, nah, kalau ya. Bapak maaf dia eh, diam berarti dia marah. Kalau saya diam berarti oh, kita marah. Kita saling tahu Jadi nah, ya. kalau kita tidur malam Sudah oh. baik lagi usah besok paginya Jadi uh, alhamdulillah uh, karena Bapak juga banyak membimbing saya karena dia juga lebih banyak Pengetahuan tentang agama, hancur banyak bimbing saya. Jadi kalau anak-anak misalnya, kita kasih contoh dari awal kan. Jadi anak-anak waktu itu masih dari pertama sampai ketujuh ini, asal kita mau sholat subuh, tidak bawa selama-lame ke e, berjamaah ke masjidlah kan? hmm. Selalu bapak berdoa. Uh, semoga kita selalu rumah kita tuh deket musyola, Ustaz. Ya. Jadi du walaupun dulu kita uh, rumahnya ada tujuh anak kita, tujuh rumah kontrakan kita, jadi kita termasuk orang kontraktor, Bu. <laughs> ya, bukan kontraktor yang, yang, yang, yang bukan yang punya, ya. tapi rumahnya banyak. Jadi setiap hmm. anak lahir satu, nah situlah rumah kita hmm. sampai anak ketujuh. Jadi kita uh, punya rumah orang pinjam gitu, ngontrak ya. Nah, hmm. Sampai ketujuh anak, kita ngontrak. Nah, jadi rumah itu selalu deket musyola gitu. Ya kan? Hmm. Jadi anak-anak kita bawa ke musyola, sambil Nantuk-ngantuk di bawah aja saja masih kecil-kecil Artinya nah. masa religius diciptakan di dalam rumah tangga ya Ya terus kan anak-anak hmm. Karena dulu saya belum banyak kegiatan Jadi setiap sore hmm. uh, Setiap anak-anak itu uh, Saya ajak anak-anak ngaji ke rumah Ajaan ngaji dari asar sampai maghrib hmm. Terus sana tetangga-tangga juga ngaji kan Bapak kan lebih banyak dia karena uh, Dosen dia hmm. lebih berkiprah di pendidikan hmm. Jadi lebih banyak keluar kan timbang di rumah hmm. Alhamdulillah sampai sekarang jadi anak-anak diwajibkan sholat jamaah e, subuh dan maghrib. Hmm. Jadi mereka maghrib udah harus di rumah. Atau kalau misalnya nggak nggak ada waktu, mereka harus kasih tahu hmm. kenapa nggak e, bisa nggak bisa berjamaah di rumah gitu kan. Hmm. Nah kalau misalnya bapak nggak belum pulang, ya berjamaah paling yang paling besar gitu nanti jadi imam. Jadi imam. Nah sampai anak saya yang Oh, ada yang suka baca ayat panjang Ada yang pendek Sampai kalau yang nomor empat Jadi jadi imam Dia bacanya cuma Al-Islam <guluh> Ya Ap Kalau Kalau bapak Apa Baca ayat itu kan Suka panjang tuh kan hmm. Al-Mulk Dan Yassin Apa itu kan Ustaz panjang panjang yeah. Jadi anak-anak Sebel gitu kan Jadi Kelamaan <guluh> nah, Nomor empat itu <guluh> Yang yang imam Dia pasti Hamim Gitu doang eh ya. bilang kok gitu Kan boleh katanya <guluh> ya <guluh> Memang Dia punya argumen Benar kan boleh Ya boleh lah gitu kan Nah memberikan pemahaman agama kepada anak-anak supaya anak-anak ini tahu agama gimana kiat-kiatnya apakah mereka dipanggilkan guru atau mereka nah, diarahkan ke, ke sekolah ke sekolah Islam hmm. kita juga mengajarkan bagaimana uh, Perli aku yang baik, itu kan menurut ajaran Islam hmm. Ya, bagaimana Ustaz tentang apa yang telah dilakukan oleh Ibu Nirmala ya Bagaimana mencetak atau mendidik Memberikan pemahaman agama Karena mungkin, karena pemahaman agama kan menjadi modal ya Ustaz ya, Fondasi bagi anak-anak Kira-kira menurut Ustaz bagaimana? Ya kan yang dimaksud eh, disebut anak soleh itu kan anak yang beramal soleh hmm. Kalau yang beramal salah itu bukan anak soleh kan. <talan. <talan> Anak salah salah Nah, bagaimana caranya supaya anak kita Keluarga kita itu beramah soleh Maka Nabi sebenarnya Sudah memberikan petunjuk hmm. Melalui hadisnya riwayat Imam Muslim yang menyatakan khairan hmm. Hmm. Jika Allah bermaksud Mau memberi kebaikan kepada seseorang Seseorang itu bisa diri kita Bisa anak-anak kita, ya. kita Bisa keluarga kita Kebaikan dari Allah itu bisa kebaikan dunia Terutama kebaikan di akhirat Maka Rasulullah menjanjikan Allah akan menjadikan orang itu Menjadi orang yang Memahami betul ajaran agamanya hmm. Nah hadis ini memang Sifatnya kalimat berita ya. Tapi maksudnya Menyuruh Istilah gramatika bahasa Arab itu disebutnya Membariyatul kalam insya'iyatul ma'anas Kalimatnya kalimat berita Tapi maksudnya Menyuruh Jadi kalau kita ingin Anak kita mendapat kebaikan dari Allah Jadi anak-anak yang soleh Maka oleh kita harus dikenalkan anak kita itu dengan amal soleh itu sendiri, ya. dengan ajaran Islam. Kan ada ungkapan dalam bahasa Indonesia tak kenal maka tak sayang, tak sayang begitu. Ya dalam bahasa Jawa juga ada Witing Trusno, Jalaran atau Kudino. <laughs> ya. Dalam bahasa Sunda juga ada bajau muhtawawuh pangang tambah seterang moa cinta mentuloma moa bogoh mentuwano moadeuh mentu deket. ini orang Sunda. Depok mungkin sebagian paham Sunda. <tuh> <tuh> Intinya pokoknya kalau tak kenal maka tak sayang. Okay. Jadi harus diperkenalkan kepada ajaran agama gitu ya. Jadi ya, dibiasakan. Nanti setelah kenal akan ada kecintaan. Setelah ada kecintaan ada ada pengorbanan. Semakin besar kecintaannya, semakin besar pengorbanannya. Ada seorang pemuda saking cintanya sama seorang perempuan, mengirim hmm. surat dimasukkan duit ke dalam amplop. Baik hmm. dibalas. Duit lima ribu juga bahasanya hatur lumayan buat beli sirap. Boleh, boh beli sirap lima ratus ribu. Kedekaan. Bisa dipakai berbeza sirapnya. <tip> Tapi ketika sudah jadi istri, punya anak, kecintaannya berkurang. Kasih belanja, gimana bahasanya? Nih lima ribu buat 5 hari. Oh, kan? Kenapa? Pengorbanannya jadi kurang. Karena mahabbah kecintaannya berkurang. Sekarang banyak orang muslim baik muda ataupun tua susah sekali diajak beramal saleh. Persoalannya saya kira di sini. Persoalan mahabbah. Mahabbah ya. rasa cinta itu ya. Makanya Berdekat. jadi apa yang dilakukan itu benar memang kita harus memperkenalkan anak kita ke dalam ajaran Islam tentu saja seawal mungkin. Iya. Ustaz, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Didiklah anakmu karena dia akan menemui uh, zaman sesudahmu Apa pesan yang ada di dalam hadis ini uh, Apakah di, kita dituntut menjadi orang tua yang cerdas atau bagaimana ini? Itu sebenarnya juga bisa dipahami sebagai upaya proses regenerasi mm -hmm. Dan kaderisasi uh, da'i-da'i mm -hmm. Karena kan tugas dakwah dalam Islam itu adalah tugas kita kaum muslimin semua mm -hmm. Jadi anak kita itu harus dididik dan yang kedua juga bisa dipahami bahwa memang adalah kewajiban orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya menghadapi tantangan masa depan yang mungkin jauh lebih berat daripada yang dihadapi oleh kedua orang tuanya. Hmm. Nah, kalau menyangkut metode, Ustaz, Karena dia bagaimanapun tidak terlepas dari bagaimana kita memberitahu, mengajarkan, mencontohkan kepada anak-anak kita. Metode yang pas untuk zaman sekarang ini anak-anak uh, kita, karena kendalanya juga kan pasti besar ya, Ustaz, ya, Apa metode yang apa ya, yang pas, yang cocok untuk anak-anak kita. Mungkin juga uh, akan uh, tergantung pada usia-usia. Emang -usia. gua tadi kan pernah juga mengajarkan ya, Ustaz, ya bagaimana kita menghadapi uh, tergantung uh, usianya, bagaimana kita menyikapi mereka itu Tapi jangan dijawab dulu kita break dulu sebentar ya dan pemirsa Anda ingin tahu jawaban dari Pak Ustaz dari jawaban yang tadi kita akan kembali ke informasi yang berikut terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan langsung uh, jawaban uh, pertanyaan tadi Ustaz silahkan Ustaz di dalam ajaran Islam di Kena prinsip pendidikan sepanjang hayat hmm. Long life education Minal Mahdi minal Islam menganut prinsip No all to learn Tiada tua untuk belajar hmm. Tetapi tentu saja semua sepakat Bahawa pendidikan yang terbaik Khususnya menyangkut masalah pendidikan agama Itu dikenalkan sejak kecil hmm. Dalam ungkapan bahasa Arab disebutkan Atta'al lumpis sigur kanak si alal hajar Mendidik sejak kecil itu ibarat mahat di atas batu. Hmm. Kalau belajar sudah tua itu ibarat nulis di atas air. air susah. susah lupa, mudah. Eh, susah ingat, mudah. Lupa. Kalau pendidikan sejak kecil itu ibarat mahat di batu. Batu tulis yang ada di Bogor. Hmm. Di sungai Ciaruten. Itu kan peninggalan zaman kerajaan Tarumanagara. Hmm. Sudah ratusan tahun ada gambar dalam telapak kaki sepasang, uh -huh. ada tulisan dalam bahasa Sangsekerta, hurufnya huruf Palawa. Salah. Sampai sekarang masih bisa dibaca. Uh -huh. Bunyinya itu bu kurang lebih Pikratasya Vanivata Krimata Purnaraparmana Taruma Nagara Raja Renrassa uh -huh. Isnoriva Vadavayam. Uh -huh. Ini telapak kaki sepasang. Yang seperti telapak kaki Dewa Wisnu karena Hindu Adalah telapak kakinya Raja Purnawarman Dari kerajaan Tarumanagara Seorang raja yang gagah bijaksana Nah, mendidik sejak kecil itu ibarat mahat seperti itu Walaupun sudah tua, berasar, berbekas Oleh sebab itu, maka saya kira metode ca cara yang harus ditempuh adalah Mengenalkan ajaran Islam itu Sejak kecil Pendekatannya bisa macam-macam hmm. gitu. Yang jelas bisa melalui pendidikan formal hmm. Melalui madrasah Melalui pesantren hmm. Sekolahnya di pendidikan umum Tapi juga bisa kan e, Mengundang guru agama ke Datang rumah, ke rumah hmm. Atau mengajak anak-anak Pergi ke musholat, ke pengajian hmm. Dan seterusnya hmm. Saya kira e, jenis kegiatannya Bisa ditempuh Dengan berbagai cara hmm. Yang kedua, setelah Pengenalan yang maksimal, yang kedua adalah pemberian uswah keteladanan. So, rata-rata juga gagalnya menyolehkan anak itu akibat tidak adanya keteladanan yang baik. Apakah itu dari guru-gurunya, dari orang tuanya, ataupun dari sekitar lingkungannya? Ya, masyarakat dan tokoh masyarakat. Hmm. Nabi sendiri menyatakan uh, seperti begini: biru abaqum abnaukum. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Nanti anak kamu akan berbuat baik kepada kita. Mm -hmm. Jadi kalau anak kita ingin baik kepada kita. Maka kita terlebih dahulu harus tua. berbuat baik kepada orang tua, orang kita. tua kita. Jangan kita malah uh, jelek, ahlak kepada orang tua. Berharap anak baik berbuat kepada kita. Baik kita. Ini namanya hukumullah. Mm -hmm. Maaf, bukan hukum karma. Hmm? Kalau hukum karma itu dalam agama Hindu ya. Di dalam Islam namanya hukum Allah Ketentuan dari Allah. Allah Jadi kalau kita baik kepada orang tua Insya Allah anak kita juga akan baik kepada kita ya. Di rumah tangga itu umumnya bu Bapak-bapak ibu-ibu itu bukan jadi imam hmm. Yang menuntun anak-anaknya tapi lebih banyak bertampil sebagai komandan ya, yang hanya pandai menyuruh perintah perintah komando gitu. Uh -huh. Jadi sehingga susah di, diikutinya. Ya. Dan yang ketiga tentu saja yang bisa jadi kendala hmm. punya anak soleh itu di samping kurangnya keteladanan juga persoalan milieu atau lingkungan hmm. dan pergaulan. Oleh itu anak-anak kita juga harus dilihat dengan siapa teman bergaulnya. Di surat At-Takwir misalnya ayat uh, 6 Allah mengingatkan wa idzan nufusu zuwida. Itu kalau diterjemahkan nah, kalau kita buka Quran-Quran terjemah apabila roh dengan jasad disatukan. <tuh> Tapi kalau Ibnu Abbas menafsirkan kalimat itu ayat itu <tuh> apabila jiwa-jiwa itu dikelompok-kelompokkan. <tuh> Nanti ahli surga ngumpul dengan calon ahli surga, ahli neraka dengan ahli neraka. Ya. Orang soleh ngumpulnya, nah di dunia ya. juga begitu. Anak-anak yang ingin soleh pasti akan mencari teman bergaul itu yang, yang memiliki keinginan yang sama. Hmm. Makanya di dalam bahasa Arab ada ungkapan at-toiru ala askaliha tako'u. Dalam bahasa Inggris ada ungkapan bird of fitter flock together. Hmm. Jadi burung pipit kumpulnya dengan burung, burung pipit, pipit ya, Burung hantu <laughs> Dengan burung hantu Jadi makanya kalau kan kadang-kadang anak kita itu Di depan kita baik gitu ya. Tapi di belakang Tiba-tiba nah, orang tuanya dipanggil polisi misalnya iya. Karena terlibat narkoba Karena salah lingkungan yang diberikan nah, oleh pada anaknya Siapa hmm. teman bergaul dari. Bisa dibayangkan ahak. kalau burung pipit dengan uh, burung hantu Burung pipitnya ketakutan ya Pak ya <laughs> <gul> <gul> Ini perumpamaan aja yeah. Saya persilakan dulu ya Pak ya Silahkan Ibu-Ibu silakan Ibu -Ibu, yang ingin bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya Ibu Sri Indahati dari Ahila Depok Assalamualaikum uh -huh. uh, Alhamdulillah saya dikaruniai anak uh, putri dua-dua um, ya, Karena saya melihat lingkungan sekarang sudah rasanya tidak kondusif ya Dan saya takut saya tidak mampu untuk mendidik secara syari Jadi saya uh, berusaha dengan sekuat tenaga untuk menitipkan anak saya di pesantren uhum. Tapi yang saya ingin tanyakan um, bagaimana menjaga Uh, apa keistikomahan anak tersebut karena memang lingkungan apa masih taraf SMP dan SMA hmm. jadi mungkin uh, karena ya masa-masa pancaroba seperti itu jadi memang mungkin kalau pulang ke rumah tuh agak sedikit ada bebas-bebas sedikit lah misalnya, saya nonton hmm. TV, saya kasih sedikit gitu. Nah, apakah saya salah berlaku seperti itu? Hmm. Sementara saya ingin uh, tetap menjaga keistiqomahan uh, apa yang telah mereka dapatkan. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu Sri. Satu lagi barangkali dari sini. Silakan Anda. Ya bila silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya, uh, nama saya Rusnia. Hmm. Uh, saya ingin bertanya, tadi kata Pak Ustad, kalau seorang ibu itu Uh, Anak-anaknya soleh, tapi ibu itu ke orang tuanya tidak ya, berbakti mm -hmm. uh, dan atau sebaliknya uh, itu bagaimana apakah mereka nantinya surganya tuh bagaimana gitu loh? Ya, baik. baik tadi sudah disinggung sedikit ya baik terima kasih bu. Kita bisa langsung. Uh, uh, yang pertama ya. memang salah satu ikhtiar dan usaha membekali kita anak kita dengan um, apa pendidikan agama yang maksimal melalui lembaga pendidikan uh, pesantrenan, saya kira itu hal yang sangat positif hmm. karena di lembaga pendidikan uh, seperti itu madrasah atau pesantren hmm. tentu saja pembelajaran agama jauh lebih maksimal yeah. ketimbang di sekolah umum. Yeah. Tapi kalaupun misalnya anak kita Menempuh pendidikan di sekolah umum hmm. Bisa melalui Cara-cara uh, lain ya, Di luar ya. ya, Menambah pelajaran ya. agama hmm yang hmm. sering menjadi persoalan, banyak orang tua yang merasa cukup, ah di sekolah ini juga ada gitu, hmm. tapi kan adanya paling 2 jam pelajaran seminggu gitu, yeah. padahal spektrum ajaran Islam itu cakupannya sangat luas. Luas sekali. gitu, hmm. matematika saja yang hanya cuman berhitung dikasih 6 jam, 8 jam, hmm. agama yang cakupannya luas luar. dikasih 2 jam. jam, ya bisa dibayangkan lah dapat apa gitu, hmm. apalagi tidak di UN kan, Betul. Jadi perhatian anak terhadap pendidikan agama menjadi relatif kurang hmm. Guru-gurunya juga kurang serius Ah, toh tidak akan menentukan juga hmm. gitu. Dan orang tuanya juga sama lagi seperti itu Ya itu Oleh itu ibu bekalilah pendidikan itu paling tidak sampai setingkat apa ya, madrasah aliyah gitu ya sudah punya bekal ya, sudah dasar bekal, ya kan sudah basisnya cukup kuat mm -hmm. jadi kita tidak terlalu khawatir mm -hmm. ketika mereka masuk di perguruan tinggi karena sudah mendapatkan ilmu yang memadai begitu mm -hmm. okay. so, tinggal kita mengawasi mengingatkan kewajiban orang tua adalah tetap mengawasi dan mengingatkan Seperti, dan juga mengarahkan mereka barang ya. ketika anak tadi dibilang kalau pulang sebentar di pesantren kan nggak boleh namanya nonton tv pegang handphone segala macam mm -hmm. begitu pulang kata Ibunya ah udah biarin deh kekuatan. Setiap apa, -apa asal, <laughs> jangan sampai melalaikan, ah. melalaikan akan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Jangan ya. sampai lupa sholat misalnya. Gitu. Itu yang salah ya. Okay. Nah yang pertanyaan dari ibu rusnya tadi, bagaimana dengan orang tua yang dengan orang tuanya sendiri dia tidak sholat tapi pengen anaknya menjadi anak yang sholat gitu ibu ya? Dan anaknya itu memang sholat. Iya. Anaknya sholat. Ya, ibu tapi dulu tidak berbasi gitu Iya. Sebenarnya di dalam eh, di dalam ajaran Islam hmm. Berbakti kepada orang tua itu Bisa dilakukan setelah Kedua orang tua itu tidak ada hmm. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Hal bakia minbiri abawaya syai'un Abiruhuma ba'da mautihima hmm. Rasulullah ada tidak Peluang, kesempatan bagi saya Untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, tua Yang sudah, ya. sudah meninggal Kata Rasulullah Naam, ada satu uh, kata Nabi uh, beristighfar, memohonkan ampunan, berdoa dan beristighfar. Jadi selalu mendoakan, memohonkan ampunan. Yang kedua wa infaduah dihima, janji-janjinya uh, yang pernah dijanjikan dulu yang baik tentu saja jadi yang baik kalau jadi yang buruk enggak usah. Jadi janji yang baik, niat-niat yang baik diteruskan atau kebiasaan orang tua yang baik diikuti. Itu namanya inpadu'ah dihima. Misalnya dulu orang tua kita rajin sekali ke pengajian, kita teruskan. Itu kita meneruskan kebaikan orang tua itu sebenarnya bagian dari berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang ketiga, bersilaturahmi dengan teman-teman orang tua kita. Orang tua kita. Mm -hmm. Jadi tidak putus oborong, sudah bilang itu. Uh, betul. <laughs> Jadi ibu masih terbuka peluang. Mm. Ada. Karena kan ada orang tua, ada anak yang ketika dia lahir, orang tuanya meninggal. Yeah. Belum sempat berbuat baik. Yeah. Atau ketika orang tuanya hidup, anak ini tidak soleh misalnya, hmm. baru menyesal setelah keduanya meninggal terbuka peluang Masih ada kesempatan ya ada. untuk meluahkan. Nah, saya mau tanya lagi sama Ibu Nurmala anak itu kan lain-lain watak, anak itu mungkin juga lain-lain kelakuan istilahnya ya. Nah bagaimana sih kalau ibu menghadapi anak yang mungkin ada tanda-tanda kenakal gitu namanya anak-anak proses ke remaja, ke dewasa, puber. Ini gimana cara menghadapi anak-anak seperti ini? bu? Uh, anak saya kan tujuh start ya. Yeah. Kadang senang juga gitu ya, anak-anak beda-beda anonya, sifatnya kan. Sifatnya, wataknya. Uh, jadi kita anak nomor satu, nomor tiga, nomor lima sifatnya sama Ustaz. Hmm. Ah, sifatnya juga ya, lebih pendiam. <laughs> hmm. Amin nomor 2, nomor 4, nomor 6 tuh lebih lasak orang bilang kan, lebih-lebih hmm. lebih, uh, apa lebih banyak yang ah, okay, hmm. Jadi kalau nomor 1 itu kan uh, kalau misalnya disuruh salat, kita masih hmm. masih dibangunin otak hmm. atau dipijak ke kamar mandi ya hmm. Kalau nomor 2, 3, 4, 6 tuh ya, kita mesti bilang ayo salat-salat gitu. Mau saya salat kan. Nah, terus yang kita selalu aj ajarkan tuh kan, salat berjamaah. Hmm. Kedua Uh, kita uh, setiap mau Ramadan atau mau hari Lebaran itu kita ajak anak-anak uh, memberikan sedekah untuk orang-orang uh, yang nggak mampu kan mm -hmm. nah misalnya kita sediain amplop se atau biasanya kita sediain beras uh, apa namanya sembako gitu berat indomie mm -hmm. uh, ada mm -hmm. Uh -huh. ada beragam macam itu pembunggula uh, ya? ya kan kopi teh itu hmm. nah anak-anak disuruh kita ngasih ke uh, pem, uh, apa namanya apa orang misalnya di jalan tuh malam-malam kan hmm. kalau mau Ramadan kan jalan, kan jalan. Oh, ada jenderi jam, jam 1 sampai jam subuh dia nyapa jalanan itu yeah. nah mereka jalan malam-malam tapi anak-anak anak, -anak hmm. saya laki-laki yang diajarin begitu hmm. sama oh, mungkin ada ustaz-ustaz yang dari kita karena kebetulan tinggal di Ibn Khaldun Bogor banyak ustaz-ustaz muda kan hmm. Jadi mereka yang ngantarin anak, anak tuh uh, memberi ya. jadi sampai pernah anak-anak hmm. memberikan itu sama tukang becak, tukang becak tuh rumahnya di becak itu lho, Pak. Nah, mungkin ya kayaknya orang Jawa tuh tidur di becak, kalau rumah di becak, ya mungkin mandinya mungkin di di, di <tuk> becak umum kan. NCK umum barangkali ya. Tapi lebih gitu anak-anak ngasih, tukang becak yang ngasih, anak-anak juga ngasih gitu. Anak-anak kan, e, jadi saya senang gitu anak-anak karena di, masih, jadi misalnya ada teman-temannya yang, Uh, alhamdulillah kita sekarang sudah uh, Alhamdulillah dikasih diberi Allah rizki mm -hmm. uh, teman-teman yang nggak mampu di sekolah pun uh, mereka selalu kita anjurkan untuk membantu teman-temannya itu mm -hmm. nah yes. uh, itu mungkin yes. kan terus pernah juga uh, Pak Kapan mengajak anak-anak kita kita ke uh, apa uh, mungkin ada waktu liburan ke luar negeri gitu selesai mm -hmm. tapi alhamdulillah saya senang sekali dengan anak saya nggak usah kata anak-anak mungkin hmm. kalau umroh mereka mau tapi karena bapak nggak bisa ya udah sedekahkan aja uangnya hmm. untuk jalan-jalan keluarga gituin kadang saya juga oh. suka kayak Allah alhamdulillah orang gitu hatilah. ya ah. itu kan karena ya mungkin bapak mengajarkan kita lebih baik hmm. bah, apa, mengajarkan segala macam yang baik hmm. itu jadi anak-anak juga alhamdulillah nurut gitu ya kalau misalnya anak-anak ada yang agak nakal gitu hmm. saya tetap panggil tetap karena hmm. kita mau uh, ke orang tua di kampung Misalnya nanti kita panggil, misalnya dia ngak mau kan, hmm. saya aja kita sebagai orang tua, apa kata orang tua dulu, kita suka nurut kan, hmm. walaupun menurut hati kita tidak mau, hmm. nah, Tapi karena bakti kita, ah, kita karena bakti kita itu. sama orang tua, kita itu walaupun berat mau kok saya saya, saya bilang gitu atau bapak hmm. bilang kan, nah anak anak apa dong gitu coba yang, yang uh, beratnya begitu kan, yang berat kan kita orang tua tapi anak-anak karena di, di kasih, kasih tau begitu, mm -hmm. alhamdulillah anak-anak suka berikut ya. kalau kita ke acara-acara keluarga anak-anak suka sama acara keluarga itu masih di dulu beberapa hari sebelumnya, nah ini kan bukan acara umi atau bukan mm -hmm. acara bapak tapi acara keluarga kalau bagi umi dan bapak kan memang ber, sebenarnya kesana juga kan banyak kegiatan gak mungkin mm -hmm. tapi inilah fila turah fila mm -hmm. kita dengan keluarga-keluarga dan sekaligus itu memperkenalkan memperkenalkan, eh, memperkenalkan keluarga orang tua ulah parem obor ya pak ya, itu. Yeah. <laughs> baik ya ini merupakan satu pengalaman yang barangkali juga bisa menjadi apa usah buat kita semuanya ya bagaimana kita nah, kedekatan kita kepada anak-anak juga barangkali itu juga penting ya yeah, yeah, itu penting mm -hmm. kalau saya sih ya karena saya ibunya jadi saya harus harus dekat sama anak, -anak. kalau karena anak-anak mau ngadu kalau bukan ke, ke saya atau ke bapak ke siapa lagi kan gak mungkin kan dia gak mungkin harus saya pokoknya usahakan jangan sampai dia ngadu ke orang lain hmm. kalau misalnya dia punya teman-teman dekat saya usahakan mereka semua main ke rumah hmm. jadi kalau misalnya berteman dengan siapa saya mesti tanya dengan siapa berteman jadi mereka anak-anak alhamdulillah lebih suka main di rumah Ostat. jadi hmm. saya di rumah boleh main badminton boleh apa jadi rumah saya itu bisa jadikan arena olahraga lah gitu ya hmm. sehingga uh. bisa terlihat langsung atau aktivitas mereka di mata kita iya. Ya? ya baik saya beri kesempatan lagi buat ibu-ibu satu orang lagi silahkan yang ingin bertanya ada silakan bu nama hmm. saya uh, Ida Maya dari DPC AL Jilau hmm. Depok uh, yang saya akan tanya, saya tanyakan apakah uh, ya perilaku orang tua apa ada betul angkalah uh, kalau saya uh, menuntut uh, Alhamdulillah kan anak saya itu empat Laki-laki uh, satu mm -hmm. Saya selalu mendidik deratkan Pada anak saya yang laki-laki mm -hmm. uh, Bahawa dia Harus apa? Uh, uh, mm -hmm. Lebih baik bisa, Karena laki-laki itu kan Menjari bagi orang tua mm -hmm. uh, Sedangkan saya lihat uh, Mungkin untuk saat ini mm -hmm. Dia agaknya uh, Apa uh, Terus, terus. Agak malas gitu ya Biasanya hmm. dalam ini, dalam, segala, dalam segala hal ya, Selalu memberikan Pertama kamu itu Adalah pelaku harus bisa selalu, harus mampu, laki, mampu mungkin. Laki, kamu harus ya. memberikan contoh Dan nanti yang akan uh, Bertanggung jawab kepada Walaupun kamu ada kakak Tapi mm. kamu tetap Yang, yang bertanggung jawab mm -hmm. Saya selalu menetik beratkan kepada anak-anak yang masih laki, laki. Mm. Apakah itu salah? Mm -hmm. uh, karena sel, uh, selalu Berharap Ya. Bahawa anak laki-laki saya satu-satunya Dia dapat menggantikan atau oh, apa memberikan Menjadi uh, Jirai, ya. Ya, pemimpin lah Pak Yudhah ya baik Ibu Masa mungkin ini? Pak Yudhah bisa, bisa menangkap pertanyaannya ya Pak ya iya. Namun barangkali di dalam agama Islam apakah ada perbedaan uh, Dalam mendidik anak laki-laki atau anak perempuan uh, Sebenarnya memperkenalkan aturan-aturan yang berbeda dalam Islam kepada anak yang laki dan perempuan memang ada hmm. Tetapi dalam hal metodologi mungkin Beda, Bisa sama ya, ya. Pendekatannya bisa sama hmm. Tapi materinya yang berbeda hmm. Bahawa kalau laki-laki Ini ada kewajiban-kewajiban ini Kalau perempuan ada Hal-hal yang terkait dengan Kewanitaan gitu hmm. kan ada yeah. Tapi yang pasti Selama orang tua itu hmm. Menekankan hal-hal yang positif Yang baik memang itulah adalah kewajiban dari orang tua. tapi juga jangan lupa bu, satu hal lagi yang sering dilupakan kalau kita ingin menjadi anak anak kita menjadi ingin menjadi anak yang soleh, di samping ikhtiar dan usaha, jangan lupa berdoa, mendoakan anak kita. karena di antara doa Orang-orang yang besar harapan dijabah hmm. adalah dakwahul walid ala waladihi hmm. Hmm. doa orang tua kepada anak-anaknya. Anak hmm. hmm. Demikian juga sebaliknya kata Nabi diantara doa yang besar harapan dijabah adalah dakwahul rojul hmm. liwalidayhi doa anak buat kedua, kedua orang, orang tua. Hmm. Jadi kalau kita berhasil menyolehkan anak nanti anak kita akan mendoakan kita dan doa mereka termasuk doa yang diijabah. Kita berkewajiban untuk mendoakan mereka. Di samping tadi ada usaha dan ikhtiar memperkenalkan ajaran Islam semaksima yang bisa kita lakukan. Seperti tadi, Bu, itu kan sekarang ini banyak, Bu, kenceng kotak amal di masjid itu jarang macet itu. Kalau di jalanan sering macet, kalau kotak amal enggak <tuk> pernah macet, lancar-lancar aja. <tuk> Jalan aja <tuk> uh -uh, enggak ada yang masukin. <tuk> iya, jamaah ke masjid itu jarang yang bawa, bawa uang. Anak-anak <tuk> apalagi karena bapaknya tidak tidak memberikan contoh. contoh. contoh. Padahal mestinya kalau anak mau jumatan biasanya ada kotak amal, <tuk> orang tua duit, itu ya. membagi anak-anaknya uh. nih nanti masukkan ke dalam kotak. Kota. Kalau ibu tadi kan Kalaupun ibu bisa memberikan sedekah itu langsung kepada pakir miskin, mm -hmm. tapi dengan menyuruh anak, mm -hmm. itu sebenarnya melatih anak itu agar kalau melihat ada orang seperti itu berikan, ada empati ya? Uh, gitu, mm -hmm. ada perasaan empati, mm -hmm. ingin menolong, ingin membantu. Mm -hmm. Ketika orang tuanya bahil, maka nantinya anaknya Makanya juga ikut, -ikut bahil. Ikut bahil. <laughs> Karena pemikirannya pasti dicontoh ya pak ya yeah. sama anak-anak ya. Ya, nanti fenomena apa kehidupan perkembangan zaman? Uh, jujur saja kita sebagai orang tua Sebagai ibu yang mungkin lebih banyak di rumah menghadapi satu tantangan yang besar kita dihantam dari berbagai macam sisi pak dari kita sudah dididik tapi TV mengajarkan lain dari kita dididik lingkungan mengajarkan yang lain narkoba, pergolakan bebas kata-kata yang mungkin gak pantas yang pastinya kita tidak mengajarkan kepada anak-anak kita nah tantangan seperti ini pak dihadapi oleh kita para orang tua khususnya para ibu yang sehari-hari dekat dengan mereka apa yang harus kita lakukan untuk hal ini pak memang bukan hal yang mudah kita menyaksikan dan merasakan bagaimana Oh, tantangan tadi Tapi kita tidak boleh menyerah hmm. Dan usaha yang pertama Yang harus kita lakukan tadi Membekali anak-anak kita hmm. Dengan pemahaman terhadap agama yang benar Sehingga anak itu Ketika mengetahui agama dengan baik dan benar hmm. Dia akan bisa memilah Mana yang halal, mana yang haram yes. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh Sehingga dimanapun mereka berada Insya Allah, dengan keimanan dan ilmu Yang mereka miliki hasil pendidikan yang maksimal itu tanpa harus kita suruh, tanpa harus kita awasi mereka akan bergerak sendiri di samping tentu saja kita juga harus mencoba membatasi akses anak-anak ya. ke televisi yang eh, apa tidak memberikan tuntunan ya. Ya. yang akan merusak uh, moral mereka kita kan tidak bisa menghubungi Meniadakan televisi dari rumah Karena ya. di televisi juga masih banyak Hal-hal yang, yang positif, positif. Mm -hmm. Nah hal-hal yang negatifnya itulah Yang harus mendapatkan pengawasan Dan mm -hmm. bimbingan ya. Dan didasari oleh agama itu iya, tadi ya betul. Jadi anak, anak bisa membedakan mana yang hak, mana yang wapil ya betul. Baik, saya so sayang sekali ini uh, Waktu yang membatasi dialog kita Padahal masih banyak sekali yang ingin kita gali Kita tanya ya Bu ya, bagaimana kita mendidik Anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh, dan soleh. Terima kasih Pak Ustaz Dan juga terima kasih Bu Nurmala Sama. Juga Ibu, -Ibu Maju Salim yang sudah hadir di studio Pemirsa dimanapun Anda berada Demikian tadi perjumpaan kita Dengan Bapak uh, Ustaz Tentang bagaimana Mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, maka marilah bekali anak-anak kita dengan pendidikan agama, dengan penanaman tauhid yang kuat, agar mereka menjadi generasi yang kuat, generasi yang soleh yang tentunya uh, menjadi kurota ayun kebanggaan bagi kita orang tua, kebanggaan bagi agama kita karena mereka lah yang akan meneruskan perjuangan kita untuk tetap menegakkan yang benar, tiap pemirsa dimanapun anda berada, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, terima kasih Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh